Stiva, kom tillbaka med ossa med February I'll be ready kok. guys, ini gara-gara -gar. tadi. <laughs> Ternyata tak cara. <-gar> <laughs> Reply terus dia just...